Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali saya Taufik Laham hadir untuk anda Bersama pengkaji kedokteran Nabi Tibun Nabawi Terhadi Muhammad Ali Taha Asagaf Baik, Assalamualaikum Pak Dokter Waalaikumsalam tullah, Alhamdulillah Pak ya, alhamdulillah. Bisa berjumpa kembali Dan uh, kita sudah berada di uh, bulan Rajab ya. Tidak terasa Habis Rajab, uh, Syakban ya. uh, Ramadan Tentu ya. Ramadhan adalah sesuatu tempat yang waktu di mana orang keluarga itu berkumpul. Ya. Yeah. Jarang orang makan bareng buka puasa, yeah. sahur bareng di situ. Yeah. Barangkali bulan-bulan ini sebagai uh, awal latihan dulu untuk berkumpul dalam sebuah rumah tangga, barangkali Dok Dia bagaimana <laughs> mengatasi permasalahan keharmonisan rumah tangga ini. Silakan Dok. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala wa bihi nasta'in ala umuriddunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du Jadi Pak Taufik pada waktu yang lalu Pernah saya menjelaskan tentang kiat merawat cinta kasih ya, Itu yang bagian satu yeah. Itu kita baru bicara secara garis besar Dan uh, bicara tentang uh, bagaimana Sifat-sifat uh, dari masing-masing ya hmm. Suami istri ya hmm. Nah ini uh, saya ingin bicara yang kedua ini hmm. ya Yaitu mengatasi gangguan keharmonisan suami istri hmm. ya. Jadi begini uh, Sebetulnya hubungan antara suami dengan istri itu tidak ada masalah ya Jika keduanya memahami bahwa uh, satu sama lain adalah saling mengisi Karena kan nih dua manusia yang berbeda nih dari keluarga berbeda dengan karakter sifat yang berbeda. Iya. Uh, Jadi kan uh, tidak mungkin disamakan, <tuh> ya kan? Jadi kalau misalnya uh, Uh, suami suka makan gulai misalnya hmm. ya, hmm. istri suka makan soto, hmm. ya. Yeah. Tidak istri... bisa di... kita sepak... kita sepakati bersama kita makan gulai campur soto, tidak hmm. bisa ya. Atau ketika suami tidur maunya mati dilampukan, eh ma... lampunya dimatikan. Iya. Yeah. Kalau istri maunya mati... lampu diterang dihidupkan ya. Iya. Yeah. <laughs> Jadi salah satu harus berkorban <laughs> dan berkorban itu tidak mesti terus-terusan dari satu pihak, hmm. harus berganti-ganti hmm. supaya seimbang hmm. dan supaya uh, apa ada sambung komunikasi hmm, satu sama hmm, lainnya. Hmm, hmm. Jadi yang membuat terjadinya komunikasi yang intens antara suami istri adalah perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan tidak ada komunikasi. Betul betul ya. Dapet. Jadi dapet. artinya apa? Perbedaan itu juga rahmat dari Allah. Hmm. Ya. Jadi uh, suami yang banyak ngomong seperti saya ini hmm. ya, dapat istri yang pendiam. <laughs> gitu loh. Nah, suami yang pendiam dapat istri yang banyak ngomong. Saling Jadi, ini ya mengisi ya. ya. Saling mengisi. Ada ya. sendok, ada garpu, ya, ada gitu. siang ada malam. Uh -uh. Hmm. Nah hmm. itu uh, satu sama lain harus menikmati. Betul betul. Karena orang sudah menjadi suami istri harus belajar menikmati hmm. apa yang uh, dimiliki oleh pasangan masing-masing. Hmm. Ya. Nah ini saya ingin menjelaskan beberapa hmm. hal ya. Misalnya sekarang gini. Meskipun ada uh, kesadaran bersama, tetap godaan-godaan uh, itu tetap ada, mm -hmm. ya, sehingga mengganggu keharmonisan uh, suami istri. Nah, sekarang bagaimana kita melihat adanya problem yang kita rasakan ya, mm -hmm. dari pihak dari pihak pria, mm -hmm. dari pihak suami, ya. Jadi misalnya dalam hal uh, kesehatan jiwanya, mm -hmm. ya, jadi gangguan dari aspek kesehatan jiwa. Mm -hmm. Misalnya uh, suami mudah marah misalnya hmm. ya Nah bagaimana ini mengatasinya mengatasinya adalah uh, dengan memperbanyak zikrullah hmm. ya gampang-gampang susah itu dok ya gampang-gampang susah memang enggak <laughs> tapi ini kan namanya orang belajar mencari jalan keluar Betul-betul. Jadi kan gini sekarang kalau saya punya problem ya uh, dengan istri saya misalnya kan saya harus mencari jalan supaya problem saya itu lepas, yeah, yeah. bukan menghindari problem kan? Iya yeah, iya, yeah. nggak akan bisa kita menghindari, nah, pasti datang lagi. Iya, yeah. kalau kita menghindari problem, mm -hmm. ya akhirnya kita akan menyimpang betul, ke jalan betul. yang yeah, tidak yeah. tepat ya. Betul. Nah itu satu. Kedua, ya sekarang ini banyak kasus kdrt mm -hmm. kekerasan dalam rumah tangga mm -hmm. ya. Ya meskipun definisinya bisa macam-macam ya, mm. tapi ya saya ambil yang ekstrem aja lah, mm. kan ada juga uh, suami yang suka mukul istrinya mm. misalnya gitu mm. ya. ya. Jadi ini biasanya ya biasanya ini karena uh, istrinya kurang lembut ya, dalam mm. menghadapi suami, jadi komunikasinya tuh keras gitu. Padahal saya bilang ini bukan membela dokter sebagai pria dok ya? Oh tidak, nanti yang wanita <laughs> ada juga, oh, ada tidak? Ya. Ada yang pria Iya nah. yeah. Jadi uh, saya sering kali bilang bahwa kekuatan wanita itu terletak pada kelembutannya mm -hmm. ya. Jadi uh, pada saat kelembutan itu hilang Maka dia tidak punya kemampuan lagi Untuk, mengen, uh, untuk uh, apa, mewarnai rumah tangga itu menjadi lebih baik lagi mm -hmm. Dalam buku saya ada saya jelaskan mengenai mm -hmm. itu ya. Kemudian yang ketiga Jadi ini uh, langkahnya gimana? Buka komunikasi dengan cara yang lembut Jadi mm -hmm. Jadi uh, uh, lakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Mm -hmm. Misalnya sebagai contoh, ya kalau biasanya suami pulang kerja, istrinya cuek, ya eh, kali ini harus dibuka dengan uh, membuat apa namanya, misalnya begitu suami kerja langsung disambut, eh, mm -hmm. pulang kerja langsung disambut, mm -hmm. misalnya begitu. Mm -hmm. ya. ya ini ini baru dari aspek suami nanti dari istri ada. Mm -hmm. Kemudian yang ketiga sinis ya, <laughs> suami sinis itu. Biasanya ada hal yang tidak berkenan. Laki-laki nah, itu, ya kalau mempunyai problem, itu dia mengurung dirinya dalam gua, istilahnya. Mm -hmm. Ya ini menurut penelitian ini, John Crye. Mm -hmm. ya. mm -hmm. Jadi dia mengurung dirinya ke, da ke dalam gua. Artinya apa? Setiap dia punya problem itu ditutup. Mm -hmm. Akhirnya keluarnya seperti itu, sinis misalnya. Mm -hmm. Ya, jadi gimana? Komunikasi lagi, mm -hmm. ya, butuhkan komunikasi. Kemudian uh, sangat pencemburu misalnya. Suami yang sangat pencemburu. Ini biasanya karena dia uh, tidak berkenan dengan perilaku dari istrinya. Mm -hmm. Jadi kalau ada seorang istri merasa suami saya kok sangat pencemburu. Oh berarti mm -hmm. ada perilaku dia yang dia tidak berkenan gitu. Yeah. Mm -hmm. Contohnya misalnya ya. Pemakaian-pakaian yang minim misalnya. Mm -hmm. Ya istri yang sering pakai-pakai minim misalnya suaminya tidak berkenan itu. Betul. Jadi dia yang muncul itu rasa cemburu mm -hmm. gitu ya. Atau uh, punya hubungan kerja dengan uh, pria di luar uh, apa namanya di luar rumah misalnya yeah. ya. Itu bisa menimbulkan kecemburuan Betul. kan. Betul otomatis. Nah, jadi ini bagaimana? Komunikasi <tuh>. lagi kuncinya ya. Kemudian uh, ada juga kadang-kadang selalu curiga. Huh. Suami yang selalu curiga yeah. Tadi cemburu kan Yang ini curiga terus Gerak-geri istrinya semua di anu Handphone-nya dibuka ya <laughs> Dibuka dibaca satu satu Ya kan Semuanya surat-surat ini dibukain semua Ada kan yang begitu Ada yang telpon didengar dan sebelahnya Ya yeah, gitu ya Padahal itu tidak sehat yeah. Ya. Sebetulnya kan begini uh, Orang itu pasangan hidup Itu uh, istilahnya ikat hatinya Lepaskan Hmm, ikat hatinya, eh, lalu lepaskan. lepaskan. Ya. ya, kalau hatinya sudah terikat ya uh, dengan rasa cinta, hmm. kita tidak perlu lagi khawatir uh, ini itu hmm. gitu, ya. Uh, tapi tetap namanya cinta itu harus dirawat. Seperti saya judul ini kan, kiat merawat cinta kasih. Hmm. Ya. Kemudian gangguan sosial mungkin ya, uh, sulit bergaul, suka mengisolasi diri, hmm. ya kan? Ada kan yang eh uh, pulang kerja langsung masuk rumah lah. Ya, gitu Enggak. kurang bergaul dan ya. sebagainya. Ya hmm. itu itu pemecahannya itu adalah mengadakan kegiatan-kegiatan di dalam rumah. Hmm. Jadi mengadakan misalnya pengajian hmm. di rumah saya aja pengajiannya oh. misalnya begitu. Ya, Jadi ya, itu ya. untuk membuka komunikasi dia. Kalau kita segan untuk keluar, orang dalam masuk ke dalam. Orang-orang ya. eh, masuk ke dalam. Kita undang lah, ya, gitu ya. ya. Kemudian juga ya uh, gangguan keseimbangan uh, kesehatan spiritual misalnya ya menolak beribadah, ya. hmm. ada uh, apa namanya pasien yang misalnya istrinya uh, cerita bahwa suaminya itu kalau disuruh solat tak mau, hmm. suka mengabaikan ibadah, ya kan? Kemudian kadang-kadang uh, uh, takut mati, <laughs> ya. Uh, nah ini bagaimana? Ya uh, cara yang paling tepat ya mengadakan pengajian-pengajian atau menghadiri tempat-tempat pengajian. Hmm. Jadi dibikin nyaman dia jadi harus harus diikat di hmm. apa nanya ditarik gitu hmm. ditarik kalau tidak ditolong oleh istrinya tidak akan bisa jadi hal-hal begini ini tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan marah kan kadang-kadang ada juga yang cerita misalnya oh uh, saya padahal saya sudah bilang loh oh, mbok papa ini uh, gitulah belajar baca Quran mbok belajar ini ada yang mengeluh begitu pak iya kan apa yang terjadi akibat kata-kata uh, yang seperti ini malah dia malah menjauh. Yeah. Sebenarnya kan setiap komunikasi, setiap pemecahan masalah itu kan ingin mengembalikan lagi ke harmonisan, yeah. bukan ingin menang-menangan kan? Yeah. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah karena suami istri itu setara. Ya. Yeah. Yeah. Nah, kemudian uh, gangguan kesehatan fisik ya, gangguan kesehatan fisik ini misalnya gangguan kesehatan secara umum, ya kemudian bisa gangguan kesehatan seksual, ya. Mm -hmm. Misalnya pada pria itu ejakulasi dini, impotensi. Mm -hmm. Tempat hari pernah saya jelaskan, ya. Yaitu kalau memang faktornya itu adalah faktor kejiwaan, maka diperlukan konsultasi. Mm -hmm. ya, karena kalau faktor kejiwaan diobati dengan obat, tidak akan ada manfaatnya. Mm -hmm. Biasanya mm -hmm. enggak, enggak, ano, tidak tidak tidak bisa menyelesaikan masalah, mm -hmm. gitu. Jadi biasanya ya. Kalau orang yang ada faktor organis Masalah-masalah yang -masalah menyangkut organis Kalau saya kan saya kasih obat Seperti yang obat yang saya bikin itu propoten tuh misalnya. Yeah. Hmm. Ya. Nah, tapi kalau untuk mereka yang ada masalah-masalah keciwaan Tidak bisa Itu penyelesaiannya ada dengan konsultasi dan komunikasi suami istri yang baik hmm. ya. Kemudian uh, begitu juga gangguan pada wanita nih sekarang ya tadi kan pada pria ya yeah. nah, pak Taufik bilang tidak adil kan <laughs> sekarang pada wanita juga ada jadi uh, sering marah ya gampang marah uh, ya yeah. uh, istri sering marah ya yeah. biasanya itu kurang rekreasi ya sih kurang dejek jalan-jalan kali dok ya artinya rekreasi bukan rekreasi yang mahal, -mahal dok ya oh tidak mestinya nah, rekreasi itu adalah uh, keluar rumah lah hmm -hmm. ya jadi uh, ajak keluar rumah ya kalau bisa berdua, jangan uh, bawa rombongan anak-anak hmm. semua. Akhirnya hmm. istri jadi sibuk hmm. karena ibu itu tidak bisa lihat, tidak bisa tenang dia lihat anaknya itu. Hmm. Dia ingin melindungi dan sebagainya. Iya, ini betul, sesuai dengan kodrat wanita. Benar. Jadi kalau menurut uh, John Gray itu yang meneliti tentang apa namanya hubungan hmm. suami istri ya, dikatakan bahwa ini Uh, pembawaan dari masa primitif dulu mm -hmm. terhadap pembagian tugas pria dan wanita itu sampai mm -hmm. sekarang masih berjalan. Mm -hmm. Jadi istri itu tugasnya apa? Melindungi anak. Itu dari dulu sudah koludratnya wanita. Koludratnya ha -ha. uh, pria tugasnya adalah berburu, <laughs> uh, mencari rizki dan sebagainya. Makanya itu mempengaruhi sifat-sifatnya masing-masing. Mm -hmm. Ya dulu pernah saya terangkan masalah ini. Kemudian gangguan Uh, kesehatan sosial Ini yang sering ini hmm. Sering terjadi ya Jadi uh, Menolak keluarga suami hmm. Ya kadang-kadang begitu kan Nah ini uh, Kenapa sampai ini terjadi Biasanya Karena dia privasinya terganggu Ya Jadi uh, Apa ya pemecahannya Pemecahannya Suami harus memberikan uh, Apa namanya Perhatian Dan waktu yang cukup buat dia Hmm jadi mesti ada extra uh, perhatian, mm -hmm. ya. Karena kan biasanya kalau dia sudah merasa bahwa, oh ini kok suami saya kok lebih perhatian kepada keluarganya misalnya <laughs> ya kan, nah itu uh, maka ada penolakan gitu mm -hmm. mana mana penolakan ya. Kemudian mengisolasi diri misalnya ya. Nah ini uh, pemecahannya gimana? Pemecahannya adalah dengan mengajak bergaul, ya sesuai dengan kesukaan dia. Mm -hmm. Tentunya yang positif ya. Mm -hmm. Kemudian kadang-kadang juga uh, merasa sombong ya, istri yang sombong kan ada yang sinis ya, sinis sombong ya, artinya oh ini wah saya tidak mau uh, kesana ini karena ini begini begini gitu-gitu ya. Nah itu uh, mereka harus, uh, dia harus diajak ke tempat-tempat di mana di situ ditemukan orang-orang yang sedang menderita hmm, berkekurangan, iya, betul. misalnya ke panti asuhan anak hmm. yatim ya, ke panti jompo, ke rumah sakit misalnya iya. dan sebagainya. Ini akan mengingatkan nanti. Betul. Ya. Kemudian gangguan kesehatan spiritual juga begitu ya. Menolak beribadah ya, merasa Allah tidak adil terhadap dirinya misalnya. Ya, ini kuncinya adalah apa? Ajak sholat berjamaah. Hmm. Ya. Ini sholat jamaah ini kan kelihatannya uh, hal yang sepele ya, padahal penting sekali paling tidak maghrib kumpul lah gitu ya shalat yeah. berjamaah itu ya yeah, shalat berjamaah ya kemudian gangguan kesehatan fisik yang sering ini yaitu kesehatan secara umum ya otomatis pengobatannya melalui dokter kemudian gangguan kesehatan seksual ya pada hmm. wanita hmm. jadi wanita itu sama juga pada pria jadi kadang-kadang dia uh, apa hilang keinginan seksualnya hmm. ya kan hmm. kalau dia hilang keinginan seksualnya itu biasanya karena psikologis Hmm, karena faktor psikologis, psikologis ya, ya. Hmm. Jadi ya gimana Ya Mungkin ada sesuatu yang salah uh, Komunikasi antara dirinya dengan uh, Dengan Suami. uh, Suaminya hmm. gitu ya. Kemudian juga Kadang-kadang uh, persoalan-persoalan Yang berhubungan dengan seksual ini Membutuhkan bantuan obat juga hmm. Ya kan Nah itu <tuh> sekarang sudah banyak sih Obat-obat yang bisa membantu itu Untuk membangkitkan lagi libidonya hmm. Istri ya hmm. Saya juga kadang-kadang ada pasien uh, pria suami yang dia cerita begitu, dia bilang kalau saya ndak ada masalah tapi istri saya tuh kok tenang sekali gitu, artinya tenang itu tidak ada respon apa-apa gitu ya. Nah ini uh, berkaitan dengan masalah psikologis dan masalah fisik juga. Seorang wanita yang misalnya menderita kencing manis, hmm. ya. otomatis dia libido-nya akan turun, hmm. ya kan? <tuh> kalau dari kecewaan ada rasa marah, misalnya marah sama suaminya, Betul, ya. ya kan? Marah dengan diri sendiri juga ya? E, marah, e, cengkel e, merasa apa namanya e, mau mau menghukum diri sendiri Betul. dan sebagainya bisa juga e, mengalami hal seperti itu. Nah, jadi kuncinya dari semua ini adalah apa? Tingkatkan komunikasi antara suami istri. Ya. Itu itu adalah kunci kunci dan kunci yang Komunikasi dari suami istri yang paling bagus, ya hmm. paling bagus adalah melakukan hubungan suami istri. Hmm. Itu cara komunikasi suami istri yang paling bagus. Paling ampuh lagi. Paling ampuh. Betul. Itu akan membuka komunikasi secara lebar. Hmm. Ya, jadi kalau ada komunikasi yang buntu, yang tidak hmm. ano, ya itu diintensifkan lagi hubungan mm -hmm. suami istri betul betul ya jadi itu kira-kira dari saya begitu mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan baik nanti jawab, <tuh> ini ya. juga mengajak untuk diri saya juga sahabat tersebut untuk meningkatkan komunikasi pasangan suami istri gampang-gampang uh, susah paling tidak dilakukan mulai hari <tuh> ini uh, mulai nanti malam mungkin ya ya, <tuh> ya. <tuh> <tuh> baik uh, sahabat tersebut tadi pak dokter juga sudah menyebutkan apalagi untuk pasangan suami istri Uh, apa namanya Pak Dokter juga punya sebuah produk uh, Perpoten ya yeah. uh, Bisa didapatkan di toko sahabat Di studio Radio Asafia ya, Di uh, Balimata Lama ya. Untuk informasi lengkap Produk dari uh, Pak Dokter ini Anda bisa telpon ke 831 831 67488316748 6748, ada propoten ada banyak dok ya ada macam-macam ya ada gimana? madu juga ada madu, jadi madu itu saya cari langsung karena begini sebetulnya madu itu uh, bukan apa nih barang yang uh, yang mahal tidak ya termasuk uh, harganya murah juga cuman saya itu memang merasa bahwa mencari madu yang asli itu sulit. Mm -hmm. Jadi saya mencari langsung ke peternak dan yang peternak yang sudah betul-betul bisa terpercaya gitu. Mm -hmm. Itu saya siapkan madu ada. Mm -hmm. Kemudian ada sari kurma juga. Mm -hmm. Kemudian ada habatus sauda campur jinten hitam dengan beberapa macam itu. Mm -hmm. Kemudian juga ada propoten. Mm -hmm. Ya. Nah, nanti kalau sahabat memerlukan hal itu bisa kontak ke 831 6748 bisa hubungi ee, Mas Awan. Baik, eh, sebelum saya baca SMS, saya akan buka untuk penelpon yang pertama nih Pak Dokter Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa, dimana? di mana? Ayu. Dimana, Ibu Ayu Di mana oh, Ibu Ayu? Ibu Ayu, di catu geni Bambu kuning? Cetu geni Oh, di catu geni Silahkan Ibu Ayu Bisa dikecilin ya? Aneh? Monitor radionnya Ibu Ayu? Oh iya Iya Silakan Ibu Ayu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ini lho Ustaz Dengan pembahasan Ustaz Masalah keharmonisan gitu Rasa cinta Pertanian rasa cinta Antara pasangan suami istri Itu lho Ustaz Ya yeah. Terkadang diantara kami e, Antara suami istri ini Ada yang istilahnya Si suami itu e, Apa namanya Kurang Kurang komunikasi Ya yeah. terus uh, sementara sebagai istri uh, lebih apa namanya lebih komunikasinya itu lebih aktif gitu loh. Yeah. Iya. Yeah. Uh, terus bagaimana itu solusinya untuk supaya koharmonisan diantara kami berdua itu, ya. Yeah. Uh, Balansiimbang antara suami dan istri. Iya. Yeah. Itu Ustaz yeah. um, Pak dokter ada mau tanyakan dengan ibu, uh, usia? Usia Ibu Ayu dan suami? Ia ya, ini ada, apa namanya usianya itu sama Ustaz ya. Jadi kadang itu rasa egonya itu uh, lebih apa namanya Si suami itu lebih tinggi egonya gitu Sementara hmm. kita sebagai istri itu sepertinya tertindas Selalu tertindas dan selalu mengalah Ustaz. Iya. Iya. Hmm. Ini bagaimana caranya hmm. saya antara kami berdua itu Yeah. Apa namanya Untuk ada Seimbangan, balance gitu yeah. Tidak ada rasa istilahnya saling menunggu Tidak ada rasa istilahnya Terkadang yeah. dia tuh Suami tuh Apa namanya Inginnya misalnya Di antara kami ada persilisian Tidak Iya. Yeah. Uh, suami itu merasa benar, kalau gitu oh, kita gitu. sebagai wanita baik. tuh ya. salah kalau gitu dan menurut kita kita menyampaikan yang hap itu loh. Baik, ya, Bu Ayu. Ya. Ya. Terima kasih bagaimana? Bu Ayu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi di Jakarta dok, suami bangat ya. pagi masih menjelang o fajar ya. Sampai-sampai ya. di rumah sudah jam sembilan, jam delapan. Iya. Iya. Jadi tetap saya bilang uh, satu hal yang paling penting sekali ya. Uh, ini kunci bagi uh, apa, para istri tentunya ya. Kelembutan itu harus dijaga terus, hmm. ya kan? Jadi uh, bicara yang lembut, sampaikan dengan lembut ya, uh, dengan uh, sopan. Kalau dia misalnya uh, menolak misalnya argumen menolak argumen kita, kita introspeksi dulu kembali, ya. Jadi kita tetap uh, pegangannya gitu ya. Ini kan masalahnya masalah rumah tangga Kita rumah tangga muslim ya mm -hmm. Kita kembalinya pegangan kita kemana Quran Nuh, dan hadis. sunnah mm -hmm. nah, Jadi apakah Apa yang dilakukan oleh suami ini Sudah cocok dengan itu mm -hmm. Ya kan Mungkin kita yang salah bisa ya Mungkin apalagi kalau usianya sama itu Mungkin saling ada ego mau Menguasai satu sama lain gitu kan mm -hmm. nah, Tapi kan namanya Orang suami istri itu kan bukan pertandingan kan, yeah. pertandingan tinju kan, yeah. yang satu harus menang, yang satu harus kalah tidak, mm -hmm. ya kan? Jadi tetap ya rumus nomor satu adalah berikan terus, berikan uh, apa namanya pelayanan dengan lembut, ya. Karena sekali lagi saya bilang senjatanya istri itu adalah kelembutan. Mm -hmm. Dengan kelembutan tidak mungkin, ya tidak mungkin dia uh, akan menang. Tetap istri akan menang gimana coba praktekan yang saya bilang ini hmm. nanti nanti uh, meskipun dia pertamanya dominan dominan itu ya kita hadapi dengan lemah lembut ya mungkin sekali dua kali tiga kali kita mengalah Habis itu mungkin akan berjalan dengan lancar hmm. ya akan mencair ya hmm. jadi itu ya kemudian juga tentunya uh, istiqomah tetap minta hmm. sama Allah terus ya berdoa berserah diri kepada Allah hmm. ya uh, Barang siapa yang berserah diri kepada Allah maka Allah menjadi pembelanya. Uman yatawakal Allah, fahuwah hasbu, ya. ya kan? Maka Allah uh, menjadi pembelanya. Betul. Itu kita kedepankan. Hmm. Insya Allah dengan mengedepankan itu uh, sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit nanti akan ada kemajuan, hmm. ya kan? Ini pengalaman dah. saya sudah <laughs> beberapa kali Ano menghadapi pasien Oh gitu okay. Pasien-pasien itu juga Banyak juga yang mengeluhkan masalah Itu keharmonisan suami istri itu kan mm -hmm. Saya selalu itu Istri pegang dengan itu Kemudian uh, ajak suami kepada Hal-hal yang baik, kalau dia tidak mau Kita melakukan yang baik Kita doakan kepada Allah mm -hmm. Kita serahkan kepada Allah mm -hmm. Maka itu jalan keluar sudah pasti ada Ya Baik dok, terima kasih Kita buka untuk uh, SMS yang pertama Pak dokter, Pertanyaan tidak sesuai dengan tema Bapak saya usia 64 tahun Menderita pengapuran di lutut kaki Iya yeah. Pernah dirawat di rumah sakit Dan dirawat oleh dokter spesialis Saraf dan penyakit dalam Tapi masih sering kambuh. Bagaimana pengobatannya Pak dokter Terima kasih Siti di Bekasi Iya yeah. Ini kalau pengapuran ya Nomor satu e, Harus fisioterapi hmm. Ya kan Fisioterapi di tempat yang dia Apa namanya Mengalami pengapuran itu Kemudian yang kedua Seperti di buku saya juga Saya sudah jelaskan Ramuan untuk e, Apa namanya Memperbaiki pengapuran itu ya Yaitu dengan susu Ya Dicampur dengan e, Apa namanya Kapulaga Ya kan Ambil kapulaga 5, 5 butir Kemudian uh, uh, Apa namanya, cengkeh 5 butir Kemudian lada hitam 5 butir di ano, Ditumbuk, Tum -tum. halus Dicampur dengan 1 liter uh, Apa namanya Air. Uh, susu. Oh, susu Disampur dengan 1 liter susu ya Kemudian tambahkan hmm. madu sebagai pemanis hmm. Itu diminum rutin saja nah, Jadi diminum pagi sore Pagi sore gitu hmm. ya, Kita coba nanti dilihat itu. Banget. Iya baik. Uh, Penerima berikutnya kita buka uh, 8291710. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ibu? Uh, dengan ibu Rizky Mokhtar. Ibu? Ibu Rizky di Kelapa Dua. Di Kelapa Dua? Iya. Oh, silakan. Kecil sekali suara bisa tambah lagi Bu Eh uh, ini Balsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolonglah katau. Begini uh, saya kan lagi. Uh, menghadapi masalah yang berat nih pak Ustad buat saya, yeah. uh, suami saya akhir-akhir ini kan sering marah-marah. Iya. -marah. Yeah. Uh, dia pernah sakit gangguan jiwa pak Ustad. Oh gitu ya. Iya yeah, dulu, tapi uh, waktu menikah dengan saya kan dia masih sehat. Iya. Yeah. Terus satu tahun kemudian dia mulai mengalami sakit-sakit begitu, yang sakit seperti kejang. Uh, soalnya dulu kan dia pernah makai obat apa obat terlarang gitu ya atau yeah, tidak yeah. terus uh, sejak sakit itu dia jadi sering sakit sering jatuh sering ini sering itu gitu ya saya yeah. jadi pusing tapi dulu uh, semenjak dirawat itu udah sempet sembuh tapi obat yeah. jalan terus yeah. uh, terus dia sempet kerja juga selama beberapa uh, ada satu tahun lebih yeah. uh, selama kerja itu dia Sifatnya apa ya lembut sekali sama saya. Yeah. Iya. Apa sudah sembuh dari sakit itu ya Pak Ustad ya? Iya yeah, iya. Yeah. Lembut sekali mas saya sholat juga dia nurut apa? Iya. Yeah. Mengerjakan ibadah juga dia kayaknya ada apa kemajuan gitu. Iya. Yeah. Tapi oh, udah satu tahun kerja terus kan ada pemberhentian. Iya. Yeah. Nah, udah gitu. Kayaknya semenjak berhenti kerja itu sama saya jadi sering marah-marah gitu, Ustaz. Iya. Yeah. Kayak sering stres atau gimana terus sampai sekarang ini udah 2 bulan ini sifatnya berubah sekarang jadi kemarah. atau apa yeah. kalau saya salah ngomong gitu sering marah-marah saya. Yeah. Padahal maksud saya kan kalau dia ngomong salah saya uh, saya tegur, saya enggak yeah. protes gitu ya, Pak Ustaz. Ya. saya jadi sering emosi juga ini menghadapi suami sayang sering marah-marah gitu. Iya. Hmm. Nah, padahal saya kan sekarang kerja, saya kerja ya. juga untuk apa? Membantu keluarga gitu. Suami sehat. kerja ibu? Tidak so, oh, ya kerja ya. Tidak kerja ya. Tapi di rumah. Tapi dia juga uh, usaha kemana-mana gitu. iya hmm. iya nah, Oke. Ya, baik. Sudah ditangkap pertanyaannya bu. Iya. Iya. Ya, ini saya minta nasihat aja, Paulus. Ya. Harus gimana menghadapi sayang seperti ini? Ya, baik, Karena baik. dari keluarga juga secara moral tidak memberi dukungan kepada kita gitu Iya ya, gitu Iya Iya Baik terima kasih dilankan. Terima kasih Selamat kembali Alhamdulillah Nah jadi gini kan ini kan kelihatannya uh, dia kan stresnya kan karena uh, apa namanya tidak kerja yeah. ya kan sementara itu Uh, mungkin istrinya apa, menuntut supaya dia bekerja gimana nih kok belum dapat kerjaan gitu. Jadi uh, apa namanya tertekan gitu perasaannya mm -hmm. mungkin ya. Iya, iya. Ya jadi gini kita uh, ini inilah saatnya seorang istri menunjukkan kesetiaan kepada suaminya. Ya. Suami didorong terus berikan motivasi, ayo maju maju maju gitu ya. Uh, terus istri juga kebetulan sudah usaha ya sudah libatkan dia misalnya uh, uh, apa dalam pekerjaan-pekerjaan yang ringan pekerjaan rumah misalnya atau apa dan kita jangan banyak menuntut uh -huh. ya kecuali memberikan dorongan ya karena bagaimanapun saya yakin ini justru mungkin dia masih masih apa namanya baik orangnya Ya kan, karena dia mungkin uh, stres, ya. Dia ingin mencari kerjaan, tapi belum dapat pekerjaan. Lagi seorang pria merasa seorang laki-laki sebagai pahlawan rumah tangga ini yang sudah ya. mulai ini ya. Aa, jadi dia merasa istrinya kok bisa dapat kerjaan, Betul. Ya, dia tidak dapat kerjaan. Ya, mm -hmm. Terus mungkin istri sering menanyakan gimana ini, nah, kamu kok tidak kerja-kerja nah, ini? Kalau ya, direndahkan, Iya. Ya, padahal dia berusaha juga. Betul. Jadi gimana? Berikan dorongan, doakan dia. Kita tetap uh, jalan terus ya Kerja ini uh, terus mm -hmm. uh, Terus sekali-sekali dia uh, Diajak untuk membantu pekerjaan istri mm -hmm. Sehingga dia uh, Merasa punya jasa gitu kan mm -hmm. Nah kalau dengan ada rasa Punya jasa itu insyaallah nanti Dia uh, percaya dirinya Menjadi meningkat nah, lagi ya Betul nah. Baik SMS yang berikut e, dari Ibu Rina, Pak Dokter saya penderita paru-paru, saya mau tanya apa yang sebaiknya saya makan karena saya sudah lama sekali makan obat dokter. Oh artinya capek makan obat dokter? Iya. Ha -ha. e, kalau obat tambahan ya, obat tambahan yang bisa diminum ya itu adalah e, cari aja nanti kapsul mengkudu ya. Mengkudu. Saya tidak sebutkan mereknya lah, ada tapi dijual kapsul mengkudu itu tiga kali dua kapsul ya terus minumnya itu bersama dengan wedang jahe wedang jahe uh, jadi minum kapsul mengkudu dua uh, disamper wedang jahe lakukan tiga kali sehari mm -hmm. uh, semoga bisa bagus baik <tuh> kemudian ibu Sofi di Tangerang saya punya keponakan usia 10 bulan berat 7 kilo kepalanya selalu hangat nafsu makan kurang pernah dibawa ke alternatif Katanya ketempelan setan, <laughs> ya. itu kenapa? Apakah boleh dikasih herbal? Boleh, mm -hmm. ya bisa di, dikasih herbal untuk membantu bisa ndak apa, apa Ini masalahnya mungkin karena apa? Makan nafsu makan kurang kan? Mm -hmm. Nah ya itu gampang aja. Sementara mm -hmm. sementara tidak apa pakai herbal, dicoba dulu. E, kalau makan kasih bawang goreng bawang putih hmm. digoreng itu dicampurkan di nasinya waktu makan hmm. itu akan menambah nafsu makan oh gitu dong ya iya hmm. uh. kemudian setiap hari bikinkan uh, jus tomat ya diminumkan sebagai extra fooding ya hmm. jadi minumnya jam-jam 10 pagi ya Bikin kan aja satu cangkir kecil gitu, kira-kira hmm. satu butir tomat ya setiap hmm. hari. Insya Allah nanti membantu. Gunakan rumah kan untuk pria dewasa atau uh, untuk usia dewasa juga bisa bawang putih digoreng itu. Dok? Bisa aja. Oh sama ya. Ah, hmm. ya. Baik, kemudian uh, dari nggak ada namanya istri saya keras dan tertutup, apalagi kalau lagi pusing banyak cara yang saya pakai, tapi belum maksimal hasilnya. Ya. Bagaimana ini? Ya sabar aja, ah, <laughs> sabar, uh, doakan ya. Uh, Allah maha melihat dan Allah maha tahu, ya kan? Kalau dia kerasnya itu karena memang dia salah, nanti uh, Allah yang akan menegur dia. Hmm. Kan, gitu. Ha. Baik, kemudian dari Ibu Nur di Cibubur, saya ini wanita yang nggak peng, apa nih? Nggak pegang, mau sabar menghadapi suami yang tukang kawin. Sekarang saya sudah tinggalkan dalam setahun. Apakah Allah masih mau menolong saya Bila saya memohon supaya suami itu bisa kembali Ya Ya Allah itu maha pengasih maha penyayang kan mm -hmm. <kuh> Jadi uh, Kasih sayangnya Allah tidak terbatas Lebih dari orang betul, tua betul. Ya kita minta kita doa kepada uh, Allah minta supaya dibukakan Hatinya suami itu supaya kembali lagi gitu. Mm -hmm. nah. Kan ini kan uh, Suaminya sudah ditinggalkan Jadi istrinya ya. meninggalkan Kalau gitu <laughs> Ya ya sebaiknya ya jangan lah Dicoba kembali lagi kalau bisa hmm. nah. Kemudian dari Ibu Mumun 30 tahun Kalau untuk penyakit kista herbanya bagaimana nih Pak Dokter? Nah ini kalau uh, untuk kista itu ramuannya itu uh, macam-macam ya Saya rasa kalau saya bilang nanti cari ini cari itu mungkin agak sulit ya kan yeah. uh, Tapi di tempat saya ada obat mm -hmm. untuk itu jadi asal gistannya kurang dari 2 cm diameternya masih bisa diatasi. Oh. Tapi kalau sudah lebih ragu-ragu, kalau lebih dari 6 cm menurut pengalaman tuh tidak bisa. Oh gitu ya. Ya, ya. baik. Kemudian ini ada uh, sharing dari Ibu adik atau Mas adik di Cibubur eh uh, masukannya adalah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga yang utama adalah istri perlu kontribusi, sabar, lembut, dan jangan banyak menuntut. Oh ya. berarti Pak Adek ini berarti ya. Iya. Ya, boleh-boleh hmm. ya, aja. <laughs> ya jadi memang apa namanya jangan banyak menuntut itu paling penting. Hmm, hmm. Kalau hmm. istri sudah terlalu banyak menuntut ya suami otomatis stres ya. Menerima apa adanya lah apa yang hmm. kita Iya, disyukuri aja ya. Betul, disyukuri. Ya kan namanya syukur kan begitu ya. Betul, ya. Betul. Syukur kona'ah ya. Betul. Jadi syukur kalau dengan hati itu namanya kona'ah hmm. Kona'ah itu Dikasih nikmat sedikit Dikasih sama suami itu terima kasih Kadang-kadang yeah. ada banyak istri yang lupa Terima kasih sama suami sudah dikasih belanja apa, tidak ngomong terima kasih gitu. malah masih ingin ngomong, saya segini doang, mana cukup apa. <laughs> <laughs> ya, jadi kalau dikasih uang sama suami itu sekecil apapun ya terima kasih, Nggak, hmm. biar suami makin semangat gitu, makin hmm. banyak cari uang gitu ya. pengaruh dok, Raca, uh, ucapan terima kasih sangat mempengaruhi. uang sangat besar pengaruhnya. hanya ya. dua kata padahal ya. ya, itu berbagai penelitian juga menunjukkan begitu. betul. bahwa semangat uh, seorang suami itu didorong oleh motivasi yang datang dari istrinya bukan hmm. dari yang lain-lain hmm. makanya saya bilang ya, kalau perusahaan-perusahaan itu mau ingin supaya uh, karyawannya itu semangat kerjanya tinggi hmm. maka harus mengadakan pertemuan keluarganya dipanggil Oh. yang ah. wanita suaminya dipanggil yang pria istrinya dipanggil hmm. dikumpulkan ya diberikan apa namanya pemahaman tentang pekerjaan suami dan sebagainya jadi sehingga, tidak ada rasa kecemburuan apa segala macam iya di samping tidak ada rasa kecemburuan juga dorongan dan uh, terutama untuk supaya orang tidak melakukan hal-hal yang jahat ya kadang-kadang hmm, suami itu kan melakukan korupsi misalnya kan karena didorong sama istrinya istri, betul, istrinya minta ini itu minta dan dia betul, tidak mampu memenuhi akhirnya dia mengambil jalan pintas betul betul nah, jadi peranannya besar sekali dan suami sukses juga karena istri ya. Persis, ya, tidak ada kesuksesan pria sendiri tidak ada. Betul. ya. Tetap itu apa namanya istrinya yang punya kontribusi besar, Betul. termasuk ya. Pak Presiden ya. Ya, termasuk Presiden, benar itu, itu tidak salah itu. Dan Baik. saya sering kali mengatakan apa, wanita itu sebetulnya lebih kuat dari pria, hmm. ya kan? Kalau Bung Karno bilang katanya wanita itu tangan kirinya menggendong bayi, tangan hmm. kanannya bisa mengguncangkan dunia. Itu persis benar itu. Betul Karena e, oleh karena itu Dengan kekuatan yang besar itu jangan disalahgunakan mm, <laughs> Jadi iya. gunakanlah untuk mendorong e, Kehidupan rumah tangga yang lebih baik mm. gitu ya Baik Kemudian eh, Pak Ijat eh, Di jonggol obat apa untuk bronkitis Mah yeah. yang sudah kronis juga sesak nafas nah, Ini harus diperiksa dulu kalau ini mm. Kalau sudah namanya kronis ini <laughs> mm. Agak sulit ya Ini mm -hmm. perlu dicek ke dokter ya Iya yeah. Uh, kemudian dari Ibu Dwi di Depok, bagaimana kalau wanita yang rahimnya sudah diangkat, apakah masih ada keharmonisan dalam hubungan suami istri? Oh masih, hmm. masih, tidak ada pengaruhnya. Oh nggak ada, pengaruh nggak ada ya. pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya, ya. Apalagi kalau itu sudah disadari bersama hmm. dan merupakan kesepakatan bersama, hmm. ya, tidak ada pengaruhnya. Insya Allah tetap bisa harmonis, hmm. ya. Karena kebahagiaan itu tidak hanya dari aja. Iya betul. Kebahagiaan itu dari komunikasi, kehangatan, kedekatan Saya sebetulnya punya cerita panjang lebar mengenai kiat merawat cinta kasih ini Tapi ya. kayaknya kurang layak dibicarakan di ya. radio ha -ha. Jadi rencana Rasa katanya mau mengadakan seminar Bikin semacam off air ya ha, Seminar hmm. off air hmm. Nanti akan saya bahas secara telanjang Artinya semuanya Buka saya ceritakan ya? Saya ceritakan ha. semualah Karena enggak di radio Kita bahas, ya. Ha. Ya, Insya Allah nanti ya Baik Baik ha. Uh, kemudian dari Siti uh, Yang tadi bertanya soal pengapuran Buku yang Pak Dokter sebutkan Judulnya apa Bisa didapatkan di mana Oh iya yeah, bisa didapatkan di toko buku uh, Muslim ya yeah, Atau yes. di Radio Asafi ya yeah? Iya. Ya. Uh, di delapan tiga satu dengan Mas ya. Awan ya di delapan tiga bukunya bisa dibeli di situ. Iya. Baik kemudian uh, dari Anissa Pak Dokter bagaimana cara mengurangi dan menghilangkan keputihan yang berlebihan dan obat herbal yang bisa diminum? Iya. Obat herbal ada itu. Untuk mm -hmm. keputihan saya punya di uh, di klinik, klinik saya ya? itu, ha -ha. Mm -hmm. ya. karena itu ramuan campuran macam-macam gitu mm -hmm. dan agak sulit ya. Nanti kalau saya kasih tahu misalnya cari sidowaya ya, <laughs> tabat barito kan susah ya? Di tempat saya ada itu. Nanti cari ke tengah-tengah gunung lagi. Iya iya. Harganya tidak <laughs> mahal juga kalau. <laughs> Baik. Uh, kemudian dari hamba Allah di Bekasi, jika ada keributan biasanya kami selesaikan dengan komunikasi, yeah. tapi selalu berakhir dengan sakit hati. Saat ini sudah tiga hari saya tidak komunikasi dengan suami karena saya yakin akan berakhir dengan sakit hati. Suami selalu menuntut haknya tanpa memperdulikan kewajibannya. Nah, bagaimana menghadapi ini? Ya, yeah. ya yeah, ini loh. Ini oh. jadi uh, ini ini saya belum bisa percaya 100% sama ibu ini. Yeah. Mungkin juga ada kontribusi ibu ini terhadap uh, apa? Maya tidak bisa nyambungnya komunikasi itu, hmm. ya yeah, kan? Jadi kan begini. Kalau yang satu marah Yang satu jangan ano Jangan apa namanya ikut marah juga gitu Api ketemu api Nah Tambah besar Tambah besar Harus api disiram ketemu dengan air Iya Artinya ada yang marah kita diam ya. Kita jawab dengan halus begitu dok ya Betul oh. Jawab dengan sentuhan ya Dengan apa namanya kata-kata yang lembut Udah pasti luluh saya jamin Coba diperaktikan nanti Katanya ketika orang marah dengan berdiri semakin tambah harusnya dengan ya. duduk, gitu ya. dok ya. ya. Kalau sama-sama berdiri udah. Jadi pertama jangan dilawan, A -a. ya kan? Uh, tapi tetap perlu dijawabkan. Nanti hmm. itu ada ada panjang ceritanya mengenai bagaimana menyambung komunikasi <laughs> itu. Tapi ya itu tadi saya bilang. Pokoknya jangan dilawan dengan frontal, ya karena sekali lagi saya bilang hubungan suami istri bukan hubungan transaksional. Kalau transaksional itu seperti jual beli. Kamu jual apa saya yang saya mau beli. Saya jual ini kamu harus beli gitu kan? Itu tidak ada. Jadi suami istri itu sudah merupakan satu kesatuan. Ya gitu. Jadi sambung komunikasi itu caranya begitu. Kutub positif dengan negatif. Ini terus dijaga terus. Kalau dia lagi ini ya ini nanti gantian. Suatu ketika mungkin ibu juga ini mungkin ibu tidak berasa bahwa pernah juga marah marah suami misalnya gitu. Baik, uh, ini apa nih? Ada yang menanyakan, uh, ada yang men menanyakan obat asam urat bagi orang yang lanjut usia. Ya, yeah. <laughs> ya ada juga itu, campuran uh -huh. daun daun salam, ya, uh -huh. kemudian dicampur dengan apa namanya kunyit putih dan sebagainya. Saya ramuannya ada itu. Oh gitu ya. Uh -huh. Nanti kita akan berikan nomor telepon kontak yeah, ini. Untuk sementara asam urat, seringkali saya nasihatkan supaya banyak minum dan banyak gerak banyak minum banyak gerak ya. hmm. nah itu nanti akan apa namanya menurunkan otomatis menurunkan tidak pakai obat kalau itu hmm. tapi kalau pakai obat obatnya itu ramuan-ramuan itu oh gitu ya ya baik kemudian Pak Dokter saya Haikal di Jakarta saya pegawai kantor apa obatnya untuk orang yang sering duduk karena tulang pinggul sering sakit uh di depan komputer dari pagi ketemu siang Johor ya. istirahat ya iya betul ini saya persis saya ingat dulu uh, Profesor uh, apa namanya Rukni Hilmi Sihab, ya uh, almarhum, ya sekarang dah beliau sudah meninggal. Ya. Dia mengatakan pada waktu itu tahun 90 dia bilang katanya ini uh, spondyloarthritis mungkin ni hmm. dan spondyloarthritis itu adalah penyakit masa depan katanya waktu hmm. itu. <tuh> Jadi orang karena banyak duduk, ya uh, obatinya gimana? Banyak banyak gerak. Jadi kalau duduk uh, miring ke kanan, miring ke kiri, gerak-gerakan ini, yeah, ya, yeah. kemudian banyak minum air, air putih, <laughs> nah itu uh, nanti akan membantu, ya. Mm. Kemudian juga uh, apa namanya makan makanan uh, seperti misalnya rumput laut, ya. Rumput laut. Nah, bikin es rumput laut, ya, dua hari sekali dimakan tuh rumput mm -hmm. laut, bagus tuh, ya. untuk membantu menguatkan tulang. Iya. Yeah. Uh, kemudian dari Umi di Jakarta, kalau rambut rontok bagaimana obatnya? Iya, <laughs> iya, iya. Jadi pertanyaanannya kau... mulai dari mulai dari apa namanya pinggang, eh sampai naik ke rambut ya. Yeah. Nanti turun lagi ke bawah apa? <laughs> Perut nanti. Iya. Yeah. Uh, rambut rontok ya, Rasulullah wow. menganjurkan kepada kita apa? Minyak zaitun jahitun nah, Jadi minyak minyai rambut kalian dengan minyak zaitun Itu memut, eh, rambut putih berubah bisa jadi hitam kok dok Paling tidak ada mengurangi lah gitu Gitu ya ha. Itu Karena saya kari. belum oh, meneliti oh, ya. saya Saya belum pernah coba dok ya, ha. Tapi itu eh, rambut rontok pakai minyak oh, bisa, itu bisa ya. Ha. Bagus ya Baik dicobalah nanti minyak zaitun ya, ya. Ah, Ternyata betul dok Langsung ke pelut ini <laughs> uh, Obat untuk masuk angin dan mah Ya. Ini saya sering apa ni kembung dan mual. Ya. Eh, ini Pak Taufik yang jawab. Untuk oh. <laughs> kena di mana ini? Hilang. Di atas dok. Ya jadi uh, saya sering menganjurkan itu menggunakan apa uh, temulawak. Mm -hmm. Ya kan? Temulawak tiga ibu jari diresi-resi uh, dimasukkan dalam air uh, 500cc dimasak sampai air tinggal uh, 250 diminum dicampur dengan madu minumnya sebelum makan. Hmm. Jadi pagi sebelum sarapan itu. Hmm. Ya. Baik kemudian dari Didi di kalideras dok saya mau tanya penyakit lupus itu apakah ada obatnya? Soalnya saudara saya ada yang terkena penyakit tersebut sudah kira-kira 2 -kira tahun lamanya terus sampai sekarang masih menjalani check up ya. satu bulan sekali. Iya Insyaallah bisa. Hmm. Ya. Itu apa? Likul, dulu, ya Pak diberikan lirikulida endawa hmm. dari semua penyakit itu ada obatnya. Ada obatnya. Hmm. Nah terus kita kalau saya, saya mempelajari Dari sifat-sifat dari beberapa herbal Kemudian uh, dari sifat-sifat itu kita pakai untuk pengobatan hmm. Ya insya Allah bisa Ya kita coba aja. Mm -hmm. Kalau mau langsung dicoba sendiri juga boleh, tidak apa-apa. Beli aja itu apa namanya habtu sauda. Habtu uh, uh, uh, Tapi saya anjurkan juga dilakukan bekam. Ya. Mm -hmm. nah, bekam tu titik-titiknya itu uh, ada titik titik yang penting juga, sum-sum tulang belakang, misalnya limpa, kemudian mm -hmm. titik hati sama titik ginjal. Mm -hmm. Di samping itu titik sunnah juga yang diajarkan mm -hmm. Rasulullah. Mm -hmm. Itu lakukan itu. Uh. Baik, kalau, ya hmm. kalau mau ini boleh mau ke klinik misalnya boleh juga tapi kalau tidak dilakukan sendiri juga bisa. Hmm. Gitu. Nah. Oh ya klinik uh, Pak Dokter di klinik Rumah Sakit Aviat di Cineure Limodepok ya. Teleponnya uh, di tujuh lima empat Saya ulang tujuh lima Baik uh, kita akan buka untuk uh, SMS berikutnya uh, dari Ihsan. Bagaimana untuk sesak napas, sesak di dada apalagi waktu bangun tidur? Ya, begitu dok. Sesak di dada, bisa karena penyakit jantung, bisa karena hmm. penyakit paru-paru, uh, hmm, ya. dia ada batu apanda, hmm. ya. sesaknya itu pemakain uh, siang nanti menghilang apanda, gitulah. Hmm, itu mesti pem, perlu pemeriksaan. Loh. Itu masalah sesak nafas kalau lama, ya harus dicek, difoto. Apalagi dia bekerja sebagai tukang las listrik. Ia, ya. saya tidak tahu umurnya berapa juga tidak disebut hmm, di sini. Hmm, ya, ya. Jadi uh, saya anjurkan untuk foto dada Oh gitu, Ronson ya? Iya, ya? Ronson mm -hmm. Kemudian ada aru di Cipubur uh, Punya penyakit panu di wajah yang membuat saya tidak pede Apakah ada obat herbal yang bisa saya gunakan? Iya uh, Dicoba aja Pakai uh, uh, Apa namanya Semangka ya Hatinya semangka yang putih itu. Or oh, putih ya. Ha, uh -huh. Itu dihancurkan, dicampur sama lidah buaya, dipakai hmm. untuk masker. Itu masker. Diaduk, dipakai untuk masker hmm. malam hari, menjelang so, tidur. Semangka yang putihnya bawah paling bawah ya, itu ya. Putihnya, hmm. ya. Dicampur sama lidah buaya. hatinya lidah buaya. Ha, hatinya. Di blender, kemudian dipakai untuk uh, masker. Masker, ya. Baik, kemudian uh, sms terakhir ini, Pak Dokter dari Adi di Kemayoran Herbal Apa untuk penyakit liver Oh iya, itu aja tadi Temulawak yang saya tadi ajarkan tuh. Hmm, nah, hmm. Jadi tiga ibu jari Diris tipis-tipis Ditambah dengan apa air 500 cc Dimasak hmm. sampai 250 hmm. Kemudian diminum Kasih pemanisnya madu Iya. Hmm. Baik, sebagai akhir dokter silakan barangkali ada tambahan Atau himbauan kepada sahabat tersebut, Terutama para Suami istri mengatasi permasalahan atau gangguan keharmonisan rumah tangga Iya. <tuh> ya, jadi e, secara umum saya katakan tadi Hubungan suami istri itu bukan hubungan transaksional Jadi bukan hubungan jual beli Oleh karena itu, apa yang dialami oleh istri Itu harus bisa dirasakan oleh suami Dan begitu juga sebaliknya apa yang dialami oleh suami Istri harus memahami Ya, kiatnya bagaimana? Ya, kiatnya seperti tadi yang saya sebutkan tadi, ya kan? Nah, nanti insya Allah kapan-kapan kita akan adakan seminar Akan ya, kita bedah habis masalah itu mm -hmm. Ya nanti RASFM katanya rencana mau adakan seminar Mudah-mudahan sebelum puasa, mudah ah, sebelum ya. puasa mudah. ah, ya, Kalau tidak sebelum puasa ya nanti habis lebaran Marah. juga tidak apa-apa <laughs> <laughs> Ya begitu kira-kira Baik terima kasih ya. Pak Doktor Terima kasih Saya yes. Taufik Ilham Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh